Bismillahirrahmanirrahim. Innaa a'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Wanasta'inu billahi wa 'alanista'd. Na'udzu billahi min syururi amqoshina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala Wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an laa ilaaha illallah. Wahdahu laa syariikalah. Allah Allahumma salli wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin Kama salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Sayyidina Ibrahim Al-alamin inna ka hamidun majid Amma ba Fa inna asdaqa al-hadithi Wa khaira al-hadithi aliyu sayidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna sharral umur mubtadatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin litamujhara adalah diktat yang ke-16. Bertarikh Jumada Tsania 22 Jumat dan akhir Judulnya Sebagaimana yang saudara lihat Islam menghadapi Setiap krisis Tapi sebelum sampai ke situ Saya kira pantas sekali Kalau kita membuat semacam analisa Dan mempertimbang Yang Layak agar supaya saudara-saudara bisa memahami sebab dan akibat dari krisis-krisis itu kemudian saudara dapat juga memahami sampai dimana kebenaran yang dimiliki oleh Islam pertimah yang pertama Tidaknya kita ketahui bahwa di dunia ini Ada kebenaran dan ada kesesatan Dua-duanya Mempunyai tanda-tanda Dan ciri-ciri Tidak ada sesuatu di dunia yang tidak ada tandanya Kalau akan hujan Ada tandanya Dan semua kita mengetahui Tanda-tanda hujan awan yang berarahkan ke kanan ke kiri Angin yang mengembus agak kencang Rasa sejuk sedikit Mulai terasa kilat petir Sambung menyambung Sebentar lagi hujan Maksud Allah SWT dengan ini Memberi pengertian bagi kita Bahwa hujan itu turunnya daripada Allah tapi ada hukum-hukum khas <coughs> Ada sebab dan akibat Bagi orang yang mengerti itu, untunglah Lihatlah Angkat kepala melihat langit Bagi orang yang ulama yang mengerti itu Dia senang Tapi orang yang jahil tidak mengerti Dia juga akan Melihat itu, tapi tidak mengetahui. Kalau saya katakan tadi, ada kebenaran dan ada kesesatan, maka tidak ada jalan ketiga. Di dunia, tidak ada di antara benar dan sesat, ada sesuatu yang dikatakan setengah benar atau setengah sesat. Tidak ada. Benar sepenuhnya atau sesat sepenuhnya. Satu dengan lain tidak bisa dicampur adukkan. Satu dengan yang lain tidak bisa dikompromikan Begitu doktrina dan ajaran Islam Kedua Muka kedua Sumber keduanya adalah Allah jua Maksudnya untuk menguji kita Dengan adanya benar dan salah Batil dan hak Menguji kita siapa diantara manusia ini yang lebih taat Lebih setia pada ajaran para keutusan Allah Dan yang mudah terpesona oleh kesesatan Kedua-duanya itu nanti akan mendapat balasan Di dunia sebelum di akhirat Ketiga, Muqaddimah ketiga kebenaran itu biasanya mudah dipahami, gampang gampang dipikirkan gamlang tetapi berat untuk diamalkan Nabi SAW bersabda Al-Habtu wa'udzim al-Ablaj kebenaran itu gamlang jelas seperti cahaya matahari tapi berat untuk diamalkan misalnya melakukan suatu amalan ibadah pergi ke haji seorang muslim baru mempunyai duit ada lebih duit sekaligus dia harus pergi ke haji dan harus sekat buat dia berat ini uang satu juta setengah ini kalau saya tunda tahun tahu muka bisa saya Tanggut, kata hatinya. Kalau saya tidak cekat dulu kenapa sih? Baru saya ini punya tambahan kelebihan duit. Itu pertanyaan-pertanyaan, muter dalam pikirannya. Timbulnya dari hati. Hati yang agak tamak, ya tunda saja, tunda saja. Kadang-kadang hatinya menang perasaannya menang dan pergi ke haji itu ditunda tahun pertama, tahun kedua kadang-kadang dia untung masih bisa melaksanakan kadang-kadang tidak ditentirkan oleh Allah pergi haji dan kedahuruan oleh ajal dan dia sudah mati, ya uji dan naswati <tuh> gamblang dipikirkan coba dia menggunakan pikiran mudah dipikirkan, ini benar umpamanya dia bilang iya Siapa yang menaktirkan saya mendapat uang 1 juta setengah kelebihan tahun ini? Allah Dan dia juga yang menyuruh saya pergi gaji Kalau saya laksanakan perintahnya Masa saya tidak ditempuh Masa saya tidak diganti Itu akal Mudah difikirkan begitu Saudara-saudara eh, Menjauhi kemidi Ini mudah dimengerti akibatnya Memang tidak betul, tidak baik Karena banyak orang rusak akibat dari bioskop. Tapi untuk meninggalkan kebiasaan pergi ke bioskop berat. Meninggalkan kebiasaan ngodot merokok, jelas semua orang tahu bahwa yang merokok batuk dan semua dokter bilang wah kamu ini harus tinggal rokok. Batukmu ini tidak bisa hilang kecuali dengan rokok. Wah paru-parumu sudah plek. Semua itu tahu akibatnya tapi untuk meninggalkan begitu itu berat. Illalladzina amanu. Aktualnya orang yang betul betul beriman dan tawakal kepada Allah itu se menit sudah bisa dia berubah meninggalkan. Saudara-saudara, sebaliknya <tuh> kesesatan, kebatilan Sulit ditangkap oleh akal, bahkan tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima oleh akal. Misalnya mengganggu rumah tangga orang. Ini kalau saudara puterkan di dalam akal yang waras, saudara akan kehilakan habisan waktu, tidak menemukan dalil yang membenarkan itu. Sebab kenapa si A harus merusak rumah tangga orang? padahal Allah membenarkan dia untuk kawin, gadis yang akan dirusak yang akan diculik dari rumah tangganya <tuh> istri yang akan dituarkan dari rumah tangganya karena suaminya kebetulan tidak ada itu semuanya kalau dipikirkan salah dan tidak mungkin ada akal yang mengatakan dia ya, ini benar, tidak ada akal yang waras saya katakan akal yang waras sebab gadis itu tadi bisa kita katakan nah, kamu bisa ijab dengan dia pergi ke satu orang bawa dua saksi dengan mahar itu orang mengatakan kepadamu zawwajtuka wa aqhtuka kamu bilang qobiltu nikah at-tazwijah ah, sudah boleh ya gadis itu kenapa kamu memilih jalan yang tadi berliku-liku perakibat berisiko Risikonya bisa juga kamu berkelahi dengan orang Akibatnya juga bisa kamu masuk penjara dan sebagainya Tetapi ini, Begitu tidak masuk dalam akal Tapi mudah untuk dikerjakan Padi kebenaran Sukar untuk dicari, diker, dikerjakan Berat diamalkan Sebab hak Tapi kejahatan, kesesatan mudah untuk dilaksanakan. Minum bir <coughs> makan harta orang, terima suapan, korupsi, ini kalau saudara putarkan di dalam akal, tidak akan mendapatkan tempat yang membenarkan. Tetapi orang justru ke situ, karena memang enak dikerjakan, senang dan begitu seterusnya setiap maksiat tidak bisa dipikirkan oleh akal karena sulit setiap kejahatan dan kebatilan tidak bisa masuk dalam akal karena memang akal ini dibuat oleh Allah untuk menyaring segala yang benar kalau yang tidak benar tidak bisa diterima merusak rumah tangga orang tidak bisa diterima nisap rokok merusak paru-paru juga tidak bisa diterima kalau kita mau pakai rasional tidak pakai emosi tapi kalau pakai emosi, ya Allah, memang enak saya rasanya, karena ini dia kerjakan, dan karena enaknya ini, menurut hati dia tanggung risiko sakit tanggung risiko sakit paru-paru tanggung risiko sakit jantung tanggung risiko mati boleh lihat saudara-saudara semuanya itu bertentangan dengan akal tetapi selalu orang condong ke situ Saudara-saudara keempat, mau ketiga keempat, kita mesti tahu sumber kejahatan itu di mana dalam hati manusia. Sumbernya itu adalah emosi, perasaan. Saudara boleh catat, tidak ada kejahatan yang sumbernya akal. Tapi akal ini bisa dikalahkan oleh hati kalau sudah biasa takluk kepada kemauan jahat misalnya. Akal ini nanti dipakai sebagai perencana Dia yang menyusun rencananya nanti Tapi dia dipaksa untuk berbuat keliru Seperti orang yang punya kuda Kudanya bagus Tidak mau dilatih Kuda itu menjatuhkan yang punya kuda itu Jadi manusia ini raja Utek ini raja raja ini bisa dipakai oleh jahwan ayo bantuan aku yobo ini oleh ketono istrinya orang itu. bagaimana bantuan saya untuk menerima suapan dan tidak ketemor ini akal nanti yang menjalankan jadi akal ini dipakai untuk sesuatu yang keliru, tapi sumbernya bukan akal sumbernya adalah perasaan karena itu kita harus bersedia melatih jiwa emosi kita ini untuk kembali normal takluk kepada wahyu yang dipimpin oleh akal ini tadi. Kalau kita tidak biasakan ini hati untuk pergi tunduk kepada akal maka hati ini akan nyebal akhirnya akal diseret oleh hati dan perasaan untuk berbuat segala yang tidak pantas, segala yang tidak baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudh'ah, bila sholahat sholahat jasid kullu wa a'i." Di dalam hati manusia ini ada satu segumpal darah. Kalau itu segumpal darah baik, maka sekujur badan menjadi baik. Sebaliknya, juga sebaliknya. Kalau itu jahat, maka sekujur badan akan hancur. Orang yang penuh dengan dendam. Orang yang hasut. Itu nanti lama-lama dia sakit jantung. Kelama-lama dia kena diabetes, kencing gula. Lama-lama dia ngeredek begini. Akibat hatinya diperbuat, dikerjakan untuk sesuatu yang tidak jadi latihlah dirimu wahai manusia muslim untuk bisa tahan menghadapi emosi gelombang naik dan turunnya emosi ini. jadi kita pakai emosi itu untuk yang dimaukan oleh Allah wa jadi menangkan terus akal kita kalau akal yang menang orang tidak bisa kerjakan mausia itu sebabnya saya katakan sumber kejahatan adalah hati sumber baat adalah menangkan akal itu jangan sampai sebaliknya saudara-saudara kelima adagalanya Allah mencabut kemungkinan bagi seorang untuk mendapatkan jalan petunjuk. maka orang itu akan tetap koprol dalam kesesatan tidak bisa kita ajak dia kepada kebenaran ma'iyahdillah fawaruddadih Wa may yudhlil falam tajid lahu waliyan muhdiyan Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka orang itu pasti tertunjuk jalan Tapi orang yang sudah bakal, bakal disesatkan engkau ya Muhammad tidak akan mendapatkan jalan baginya Tidak akan mendapatkan orang yang bisa menunjuk jalan baginya Kita tak akan memberi jalan ke arah kebenaran kepadanya orang seperti itu pasti menjadi sukkun, bukmun, umyun. Jadi telinganya itu seperti tuli. Mata seperti sudah buta. Dan lidah seperti bisu. Kita ajak diskusi diadama. Kita bicara supaya suara kita terdengar oleh kupingnya, kupingnya tuli. Sem. Kita katakan bah sudah matanya kita mau gunakan lihat ini lihat ini akibat orang yang tidak mau matanya sudah buta jadi orang seperti ini berat ini gambaran Allah swt yang keenam lebih dari itu Allah menunjukkan juga adanya penganjur penganjur kesesatan jadi di dunia ini bukan saja ada orang sesat karapnya sendiri tapi ada orang penganjur kesesatan. Ini berat Yang gigih Tidak memperdulikan suatu apapun Tidak memperdulikan tata kerama Tidak memperdulikan tata susila Tidak memperdulikan tata hukum Tidak memperdulikan tata otak Orang-orang seperti itu Merupakan ujian terhadap kelompok pengemban wahyu Di mana-mana jadi umat yang masih mengemban wahyu Allah ini Diuji oleh Allah Dengan cokolnya dan bercokolnya orang-orang seperti itu Dan Orang yang mengemban tata susila, tata wahyu Juga mereka diuji oleh Allah Kalau golongan pertama tadi diumbar Dunia ini akan buyar Kebenaran tidak akan mendapat tempat Akhirnya pengemban wahyu ini akan digiles oleh sejarah Sejarah pengemban kebatilan Yang kelihatannya akan ngumpul Itu semuanya tidak pernah Mau memberi kesempatan Untuk pengemban kebenaran Memperdengarkan suaranya <tuh> Di tengah-tengah kita di dunia ini Ratusan pengemban Kesesatan tadi Penganjur kesesatan Buktinya persis bagaimana yang saya katakan Dan yang disinyalir oleh Islam Mereka tidak akan mau Sadat di Kairo, Ataturk di Turki Babra Karmal di Abouhan Semuanya ini tidak mau mendengar nasehat. Semuanya itu mengaku dirinya benar Padahal menyesatkan Kalau ada orang mau kritik dikatakan Kalau kamu mau kritik pergi ke parlemen. Sedang orang tidak bisa sampai ke parlemen, malingan dari pintunya dia. Kalau sudah sampai ke pintunya dia diseleksi, oh kamu, kamu tidak boleh masuk parlemen. Jadi yang sudah berada di parlemen itu biasanya non-indie semua. Cilakak lagi kedua. Dan begini selalu dunia ini. Berputar dalam arus ini sampai terbit apa yang saya katakan dalam alinia pertama krisis krisis tapi itu tidak bisa dunia ini seperti tubuh manusia kalau saudara makan batu ada barang yang tidak cocok dihancurkan oleh perut sakit sudah pertama mulas bisa juga nanti bongbong air darah bisa juga kena penyakit tifus bisa macam-macam sebab ini tubuh halus Jangankan seperti jarum saudara masukkan dalam muteknya orang. Sentuh saja utal itu saudara pengin Kocak saja saudara sudah gegar otak, semaput. Alus tekniknya. Kalau saudara makan sate bekas ada kotorannya cecek misalnya atau apa, saudara mules sakit, muntah-muntah. Ini yang dikatakan keracunan, dikeluarkan otomatis dan karena dunia penuh dengan manusia-manusia pengemban kesesakan yang tidak mau ditegur, tidak peduli tata hukum, tata susila tata otak, tata semuanya maka dunia mengalami krisis nah, marilah kita sekarang membaca alimnya pertama Bismillahirrahmanirrahim abad kita ini abad krisis umat manusia mengalami berbagai krisis-krisis yang selalu mengancamkan kestabilan hidup mereka jadi tiap krisis satu penyakit seperti satu penyakit dalam badan manusia ada malaria mana ada orang kena malaria lalu dia tidak demam lalu kalau sudah kena demam mana ada orang kena malaria yang demamnya tidak menggigil, menggigil krisis ada sebab tidak atas Allah SWT menyebabkan rumah membuat itu tidak ada sebab Ada sebab Satu Satu contoh-contoh Ini sebagai kecil yang saya sebut Ada ratusan krisis yang saya tidak sebut Tapi saudara tentu sudah mengerti Krisis rumah tangga Krisis itu krisis ini Ratusan Akibat kesalahan kesalahan itu dipimpin oleh penganjur kesesatan. Kalau ada orang bicara dia tunjukkan kepala tangannya. Menantang berani mati. Itu harus ada pengimbangannya. Kalau tidak dunia hancur. Jadi akibat orang-orang yang seperti tadi dan dibiarkan ini kesesatan menjalar. Sampai mengakibatkan krisis. Sekarang krisis ekonomi. Saudara tentu bertanya, apa sebab krisis ekonomi? Apa pantas dunia seperti sekarang ada krisis ekonomi? Sungguh tidak pantas. Bapak orangnya pada pinter Sekolahnya sekolah semuanya doktoral semua dalam ekonomi. Bagaimana kok bisa krisis? Siapa yang percaya bahwa dunia yang penuh dengan sarjana-sarjana ekonomi dengan akuntan-akuntan malah ada krisis ekonomi? Tidak mungkin orang percaya tapi krisis ekonomi sampai kepada krisis yang saya katakan tadi krisis moneter krisis duit. bagaimana duit bisa turun bagaimana nilai uang ini bisa merosot dan bukan sembarang uang negara raksasa seperti Amerika uangnya krisis jatuh dolar sekarang negara-negara OPEC satu minggu lagi akan bertemu Memikirkan Mau apa tidak mau terima uang dolar lagi Sebab Uang dolar merosok Jadi sama dengan orang Menjual barangnya Dengan harga dibawa Harga yang dimaukan oleh yang punya Seperti sekarang orang sudah jual nah, Tapi penghancur kesesatan Minta harganya sama Dan pakai oh dolar saya Seperti dunia sekarang sudah beli Telur 500 rupiah satu biji pada masa nanti yang akan datang orang masih mau jual beras, kenapa kamu udah jual beras 150 telurnya sudah 500, bagaimana saya bisa jual 150 ini beras ya tidak mau orangnya baik sekarang dolarnya sudah jatuh emas sudah cekian bensin suruh jual dengan harga 22 dolar tidak mau saudara-saudara, ini krisis akibat krisis ini dendam yang punya barang, dengan yang mau beli, dendam dendeman lantas begal-begalan lantas katanya si yang pinter ini dolarnya diapungkan, tinggalkan turun, turun, turun yang punya minyak ini ya kebanyakan orang-orang masih bilang sepinter yang punya dolar ya nerima saja akhirnya baru tahu bahwa masalahnya memang ada krisis Krisis kepemimpinan Sekarang ada pemimpin Dan banyak pemimpin Tapi yang ikhlas Tidak ada Yang mengarahkan umatnya jarang Pemimpin yang mengarahkan umat Kepada satu kemuliaan Dunia sampai ke akhirat Jarang Jarang ketemu Bahkan sudah hampir tidak ada Pimpinan ada Tapi pimpinan yang mau disanjung Pimpinan yang mau dihormati Pimpinan yang mau diajak Kepada yang dia punya kemauan Itu banyak Tapi kalau ditegur marah Terjadilah krisis kepemimpinan Lalu krisis energi Sekarang dunia tidak punya bahan bakar Bahan bakar sudah sulit dicari Negara-negara yang punya bahan bakar Sebentar lagi mungkin menyetop kerannya untuk tidak dialirkan dan ada orang yang karena marah itu keran akan dialirkan ke laut kalau negara-negara yang tertentu kuat mengepung negara-negara kecil tidak dikasih tidak boleh makan masuk tidak boleh bahan-bahan obat-obatan -bahan, masuk diblokade ekonomi sampai dia terpaksa mati misalnya atau kelaparan satu negara yang jumlah penduduknya puluhan juta maka dia akan buang gitu, minyak ke laut dan dibakar itu laut nanti jadi api tidak ada kapal lewat, akan lebih hancur lagi lebih parah lagi gitu, gitu. jadi masalahnya ada dendam, dendam akibat krisis yang keempat krisis hubungan hubungan baik antara negara dengan negara hubungan baik antara umat dengan umat, kelompok dengan kelompok Mengalami krisis Karena mereka sudah tidak mau Dipimpin oleh rasio yang baik Oleh otak yang sehat Negara yang berpenduduk Islam misalnya Agama Islam tidak diupaini Di zaman tertentu Daripada pemerintah-pemerintah Tawut -pemerintah Malah komunis yang dibombong Atas kepalanya umat yang banyak ini Katanya demokrasi Kenapa umat yang banyak tidak, di, tidak diupaini terjadi Nasakom. Yang ngontong dari Nasakom itu adalah PKI bukan namanya Islam. Ini kebetulan kita menang, Juga di Turki. Agamanya orang Turki itu 99,9 Islam. Tapi pimpinannya memaksa supaya ini dibuang Islam. Dia tidak nyatakan Islam, dia bilang perempuan harus besok keluar tidak pakai kutub. Ulama harus buang serban dan buang tarbus Harus pakai topi Ulama disuruh pakai topi, sanjet-sanjet Ini Ataturk Dan akhirnya azan harus bahasa Turki Bahasa nasional Turki Tidak boleh bahasa asing Kita tidak kenal ini Allah Akbar Allah Lalu parlemen Di dalam parlemen itu katanya demokrasi ini krisis Ini orang pengumpulan kesesatannya Sudah tidak perlu Ini yang kamu tulis ini demokrasi Ini cocok tak dengan perbuatanmu ini? ini ratusan Ribu dan jutaan Umat yang beragama Islam Minta supaya haknya Hak suara terbanyaknya ini kamu dengar Tidak Tetap Ini harus berjalan Di mana-mana begini caranya ada Tawud, tidak ada malaikatnya Ada Fir'aun, tidak ada Musanya Ya, kuyar ini dunia, ini sudah-sudah Karena itu, Turki mengalami kemerosotan Sampai sekarang ini sudah lemah Ekonominya itu sekarang berat Dalam majalah berapa minggu yang lalu saya baca Di Turki itu orang mencari kopi, tidak susah warung-warung, restoran-restoran sudah kopi sak cengkir, tidak ada sebab ekspor-impor kopi sudah tidak ada cari kopi, tidak ada padahal Turki itu negara terbesar di dunia sebelum 75 tahun apa sebabnya? pimpinan Taut yang membawa krisis jadi krisis ekonomi krisis hubungan jadi Yurten supaya yang banyak harus mempunyai suara lebih banyak Agamanya orang banyak harus dipelajari oleh penguasa Di saat itu Kamal Ataturk, Mus'er Ismet Inono Dan sekarang Dimirir dan seterusnya Itu mereka tidak belajar Islam Belajar Undang-Undang Barat Diterapkan di negeri yang dipimpin ini umat Islam jadi seperti dia ini eh uh, gagak di tengah umat yang semuanya ini kontol berwarna putih. Kok mentolo dia masih di atas kursi puluhan tahun ini? Orang bertanya-tanya, "Riko ini saiki kok gagak." Asing jadinya. Afghanistan, tidak ada satu orang yang kafir di sana, 100% muslim. Khususnya bangsa Afghanistan jadi nomor gua dari Iran Islam. Datang Babra Karmal kata uh, PKI komunis memimpin gerakan. Cuma 17 18 gelintir orang saja beragama kata, uh, beragama PKI memimpin Afghanistan dan memerintah semua Afghan harus PKI seperti kami. Apa bisa itu? Apa demokrasi itu? Tidak bisa dipecahkan oleh otak memang. Tapi enak dikerjakan. Tadi saya katakan, ingat dalam ucap timah tadi, kebatilan itu sulit untuk diterima oleh otak, tapi mudah dilaksanakan orang. Kami itu doyannya orang, semua orang suka pada itu. Saudara-saudara krisis demi krisis. Sekarang krisis kependudukan. Kabarnya dunia ini repot dengan penduduk. Lantas yang dikrisiskan sekarang kependudukan. Kenapa jumlahnya manusia ini banyak? Kurang apa? Kata si Paul Tau tadi. Lalu orang bertanya, apa Saudara ini takut umat ini tidak makan? Iya, nanti kekurangan makan. Di tahun berapa umat manusia tidak makan? Kalau tidak sampai makan berarti mesti ada tangan yang mencuri berasnya umat yang banyak ini dimakan oleh dia, dijual oleh dia diekspor, dilemparkan ke luar negeri, sampai umat yang mesti makan dari berasnya, tidak ketemu berasnya sendiri, ini bisa, tapi kalau Allah SWT membuat satu negara menciptakan satu negara, umatnya tidak makan kelaparan itu bukan Allah SWT keliru, itu bukan perbuatan Allah itu perbuatan manusia wama ashabatku bin musri tapi maka sabat Kalau kamu kena cilocok, ya, karena tanganmu sendiri. sebab Allah tidak membuat cilocok. Sayyidina Ali bin Abi Talib, wabillahul taala, Nabi berkata: Coba kerlingkan matamu ke kanan ke kiri. Lihat, di mana saja ada kemewahan yang berlebih-lebihan, pasti di sampingnya nanti ada orang yang miskin tidak makan terlantar. Karena ini terlalu banyak menambil menyadap dari hak manusia biasa kalau orang ngorupsi beras ngorupsi makanan ngorupsi duit sudah terang ini rakyat yang tidak berdaya ini kelaparan bukan salahnya penduduk lalu penduduknya disuruh kurangi itu salah begitu kata Islam jadi tidak mungkin Allah itu seperti hatta walaupun ini yang membuat hotel saja tidak ada orang bikin hotel, lalu hotel tamunya sudah sampai dapat makan Atau sudah sampai dapat kamar Jadi dia mesti menerima tamu menurut kamarnya yang ada Yang tersedia Dan dapurnya mempersiapkan makanan untuk tamu-tamu yang ada Dan mungkin ada tamu kekurangan tidak dapat makan Apalagi Allah SWT Semua tidak pernah kelaparan Burung gereja tidak pernah kelaparan Burung-burung yang ada dengan macam-macam jenis tidak pernah ada yang kelaparan. Masing-masing dapat makanannya. Maaf-maaf tikus-tikus got itu semuanya makan. Kucing waktu hujan yang lebat, kadang-kadang ada sesuatu yang lewat dimakan sudah rezekinya dia dapat. Minallah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia yang tidak makan, mustahil bahwa ini rojo Manusia ini khalifah. Tidak mungkin kelaparan ada sebab. Ada orang-orang yang kuat ngeringkus ajangnya. Tidak menjadi kesempatan untuk makan Seperti orang kenduren gitu Ada satu orang jagoan masuk Ayam-ayam di dalam kenduri itu dipegang sama dia dimasukkan dalam panci besar, dibawa pulang nasi Nasinya dibawa sebagian besar Lantas yang dipanggil di Wali Matur Orsi ini Ya cuma 3-4 orang saja yang bisa kesempatan makan Yang lain harus kembali dengan perut yang labar Salahnya bukan salah yang punya rumah Wali Matur Orsi sudah mempersiap Aku oh, ngakuin, saya sudah potong 10 ekor kambing, gimana? Oh tadi ada orang liwat membawa itu jemahnya. Saudara-saudara, ini ceritanya krisis makan, krisis ekonomi, krisis semua. Sebabnya ada kesesatan yang tidak didandani, ada bocor yang tidak di <tuh> uh, talang yang tidak dipatri. Ya, Saudara-saudara, uh, tetapi ada krisis lagi Krisisnya segala krisis Krisis manusia Krisis manusia ini artinya Tidak ketemu manusia beradab Tidak ketemu manusia yang bersusila Tidak ketemu manusia yang ada malunya Tidak ketemu manusia yang ada kejujurannya Ini krisisnya krisis Apa sekarang kita tunggu di dunia seperti sekarang ini Kalau sudah manusianya krisis sedang sekarang manusia ini krisis apa tandanya? tandanya bahwa penciptaan manusia yang masih muda ini sudah disiapkan untuk berkrisis kalau besar artinya dijauhkan dari agama dijauhkan dari toto krono dibuat seperti aturan orang-orang barat yang kafir atau komunis yang kafir bagaimana kita bisa mengharapkan kita punya anak-anak muda nanti menjadi anak yang baik, yang soleh Imam Hazzali mengatakan Ibunya akhlak ini empat intinya moral itu empat jujur, aisyid, sabar, ulam, keberanian, syaja dan amanat. Jadi sedih, ada yang tidak benar. -benar. Siapa yang bertutur benar di dunia ini sekarang? Semua menipu dirinya sendiri. Semua bohong. Dan tidak ke situ anak-anak diarahkan hari ini. Jadi kejujuran, tidak ada. Keberanian, tidak ada. Malu, tidak ada. Malu ini salah satu tiang. Kalau manusia tidak ada malunya, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-khaya'u minal iman. Malu itu satu penggal dari iman kalau anak muda atau mudi tidak bermalu artinya ini orang tidak bisa dipakai sebagai anggota masyarakat yang baik ini orang nanti ya. menjadi beliangnya krisis saya katakan pada saudara orang yang dari mulai dia dipelonco dipasang di, di belakangnya seorang gadis yang tadinya malu akhirnya dipelonco disuruh naik sepeda dipasang di belakangnya satu pelang I love you disuruh ke situ, disuruh ke sini disuruh minta tanda tangan dia suruh pakai pakaian tertentu menghilangkan malunya ini sengaja katanya supaya dia tidak canggung hidup ini sebetulnya haram haram kotan. menghilangkan malu itu lebih berat daripada mencukur rambutnya itu gadis gundul lebih afdal itu gadis dicukur gundul, licin seperti kaca kepalanya daripada malunya dihilangkan so, kalau dia kehilangan malu dia sudah hidup gobek seperti motor yang mau slip sudah tidak tenang dia punya stir. Malu, mana akhlak ini malu kenapa kita malah membantu kita punya gadis-gadis membuat sesuatu yang menghilangkan sifat-sifat al-hayat sebagai muslimat sekali lagi sebagai muslimat saya bicara ini sebagai muslimat. Wa ammal kafirat, kita tidak ikut campur. Jadi kalau itu pemudi, pemudi Katolik, pemudi Protestan, pemudi Buddha, pemudi Hindu, itu bukan urusan kita umat Islam. Kita bicara ini untuk masyarakat kita, untuk manusia-manusia yang mengimankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Mah, ah, manusia yang ada di dunia manusia terbesar ini kita pengikutnya karena itu inilah yang kita sesal <tuh> kalau yang lain kami tidak ikut dan sudah kita lihat tidak usah kesini ini kan jiplah Monggo jahitan penjahit itu kan cuma nilu saja ngeblat tapi penjahitnya di Eropa ini yang seperti saya katakan Eropa sudah bebas gadis Ya, tidak ada seorang gadis lagi Sudah diumumkan Kita mau menuju ke situ Tidakkah ini suatu ketol ketololan Dalam berpikir Yang tidak bisa masuk akal sama sekali Manusia masih suci katanya Kotoran dirimu, dirimu. <tuh> Ya walaupun tidak kita katakan begitu Tapi perbuatan kita Pengarahan pendidikan kita ke situ Sudah tidak bisa mendapatkan nantijah lain Dan hasil yang Sejarah, sejarah kedua agama yang paling kaya adalah agama islam undang-undang yang paling lengkap adalah undang-undang islam filsafat yang paling racunil adalah filsafat islam umat yang paling terdidik baik adalah umat islam dan ini sedikit saya sebut dan seterusnya janji-janji yang paling tepat janji islam sudah terbukti kemarin Materi sebelumnya ini saya bacakan, betul? Berapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh. Nabi mengatakan nanti akhir zaman akan banyak <coughs> manusia <coughs> uh, yang pembunuh pembunuh, betul? Terjadi apa tidak? Dikatakan kalau kamu berpecah belah, kamu akan hancur dan kalah, betul apa tidak? Kita berpecah belah, kita kalah apa tidak? Apa janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh. Apalagi Quran? Apa janji Quran yang meleset? Tunjukkan pada saya, kita akan koreksi itu Quran. Tolong tunjukkan Janji yang paling tepat adalah janji agama islam Agama yang paling kaya Agama islam Sekarang duitnya dunia ini adalah Kepunyaan islam Tapi umatnya Tidak bisa memanfaatkan Pendidikan yang paling baik adalah Pendidikan islam Tapi oleh umat islam pendidikan yang baik itu Kita kipatkan Saya pakai bahasa jawa supaya lebih cedol kita lemparkan jauh pendidikan Islam kita ganti dengan pendidikan barat, pendidikan koedukasi, pendidikan muda mudi. Salah satu sekolah di Gresik yang saya sendiri mendengar anak itu mengeluh, anak dari SMA sekolah Islam, dia bilang Pak Ustad guru guru agama kami juga kalau ngomong tentang muda-mudi itu Sangat tidak baik Mereka keluar Kalau pagi itu pakai celana pendek Begini perempuan, gadis-gadis Dengan pakaian yang betul-betul Ceket di badan Lari seperti orang Seperti orang nyepiurkan jagung Dari karo Liwat empong, lewat strut Bawa bola Kalau nalu Padahal mereka tidak demikian dididik oleh Nabi Muhammad Karena mereka membuang Mereka mengakibatkan krisis Mau cari ilmu kok Tomboh agomo Apa cocoknya Berapa sih ilmu yang mau didapat itu Berapa Tumpuan ilmu yang akan didapat Bisa bikin atom Bisa maut ke bulan ke matahari Kok sampai agomo ditekorkan sampai tuna akhlak dan tata krama dan susila. Berapa sih sebenarnya keuntungannya? Keuntungan orang cari ilmu sekarang ini? Taruhlah sarjananya sarjana di dunia sekarang ini masih belum bisa boleh dikatakan pantas meninggalkan tata kerama dan tata susila. Seorang manusia ini indah dengan tata susilanya. Dengan malunya, dengan sabarnya, dengan beraninya dan dengan jujurnya Siapa sekarang di dunia jujur? Siapa yang mengaku bahwa saudara-saudara yang terhormat Saya sebagai pimpinan saudara-saudara Merasa diri saya gagal Dan saya minta maaf meninggalkan tempat ini Untuk saya serahkan kepada yang lebih ahli daripada saya Tunjukkan pada saya manusia seperti ini Siapa? Sebab tidak jujur Siapa anak di sekolah yang mecahkan kaca Mengatakan Pak Guru? saya yang mencahkan kaca ini dan saya sanggup membayar tapi saya cicit jujur ada ter ter terdengar ini walaupun satu per mil cara sebab kita memang tidak didik itu jujur pada anak-anak kita didik dia tipu dan kid. kita bohongi dia dan begitu seterusnya secara-secara ini perlu kita pahami jadi kekayaan dunia ini di tangan Islam kalau agama sama agama ditaruh dijejer mana yang paling kaya mana yang paling punya duit yang paling sukit orang akan menunjuk ini Islam minyak di dunia dipegang oleh negara-negara yang penduduknya Islam biji-bijian oleh negara-negara Islam kelapa dan kopra oleh negara Islam timah oleh negara Islam semuanya dipegang oleh negara Islam lah kau tidak bisa memanfaatkan saudara-saudara undang-undang yang paling lengkap sudah jangan tanya perkara undang-undang jangan tanya sudah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan sebarang undang-undang undang-undang yang sudah dipraktekkan sudah teruji kebenarannya sudah teruji praktisnya praktis Bukan tidak praktis, ada undang-undang tidak praktis, ada filsafat yang tidak praktis. Filsafat Marxis misalnya mengatakan bahwa dunia ini harus diperintah oleh satu kaum buruh, kaum buruh yang harus di atas, dan semuanya ini harus jadi buruh. Ini filsafat tidak cocok, tidak praktis, dan karena itu sampai sekarang tidak bisa berlaku. Akhirnya sekarang malah dunia sebaliknya, hampir menuju ke tempat atau ke arah di mana kaum buruh tidak dibutuhkan lagi. Lama-lama nanti serba otomatis, orang tidak perlu buruh. Konyol benar komunisme. Jadi filsafah yang paling praktis adalah filsafah Islam. Dan undang-undang yang paling lengkap adalah undang-undang Islam. Filsafah ketuhanan yang esa, ini filsafah yang racunnya. Islam, filsafah yang lain di bidang ketuhanan tidak rasional dan mereka mengakui itu bukan kita yang mencemoohkan tidak kita malah menginginkan mereka itu bersama-sama kita sejajar sejalan. Ya Allah kita, tiada Allah irlah kalimat yang salah hendakna naubahna kok. Ayuh podo-podo menganut satu titik persamaan bahawa tiada Tuhan melengkan Allah jangan mempertuhankan Yesus Kristus. Jangan menyembah itu, jangan menyembah ini. Jangan membuat patung-patungan selain Allah. Ini Quran mengajak kau katolik dan kristen. Tapi mereka sampai sekarang belum mau. Jadi sebenarnya akhirnya mereka harus berhadapan. Dengan kritikus-kritikus sejarah. Seperti Dr. Usher dan lain-lain. Ya? Mereka tidak bisa mempertahankan tesisnya. Pendidikan yang paling baik, umat yang paling terdidik baik adalah umat Islam. Wassalamualaikum. Kuntum kayak umat yang nak rujuk lenas. ini dididik, diatur, tapi kita tidak mau menjalankan aturan itu. Jadi kita selamanya berantakan dan kececeran. Punya pusaka kita lemparkan, punya faham baik kita tinggalkan, punya duit kita tidak bisa memanfaatkan. Akhirnya kita ini umat di belakang umat-umat saja. Tapi saya kira. Keadaan begini tidak lama Sudah pasti akan berubah Banyak orang meramalkan Tidak lama lagi akan ada Perubahan yang drastis InsyaAllah dan baik Yang ketiga alinea ketiga Dan yang terakhir Sayyidina Umar bin Al-Khattab Berkata Ar-rajulul muslim Salamun fi usratih Wa kuwatu fi ummatih seorang muslim sejati merupakan damai dalam keluarganya dan merupakan kekuatan dalam umatnya lalu saya bertanya untuk keuntungan siapa seorang muslim diperangi untuk keuntungan siapa orang muslim ini mau disingkirkan kalau sudah saya, Nahumar mengatakan seorang muslim ini kalau di keluarganya dia menjadi pengayau menjadi damai menjadi adem ayem buat keluarganya dan di dalam masyarakatnya merupakan satu kekuatan kenapa orang kayak gini mesti kita singkirkan tandanya kita minta supaya masyarakat kita ini tidak ada yang kuat tandanya kita tidak maukan masyarakat dan umat kita ini kuat sebab manusia seperti begini ini perlunya diperbanyak perlunya jumlahnya diatur disalurkan, dididik betul dipelihara dimong perasaannya tidak dinyek, tidak dihina dan tidak disingkirkan jadi hanya orang-orang yang tadi penganjur kesesatan tanpa reservo itulah yang mau tidak mau mereka akan memusuhi agama Allah, akan menyingkirkan agama Allah <tuh> sedang dunia sudah membuka mata bahwa sebabnya kemunduran umat islam adalah meninggalkan agamanya dan yang nyuruh, yang memujui mereka meninggalkan agamanya, menghapusi umat Islam adalah Barat, atau Yahudi, atau Komunis, dan dengan segala aliran dan salurannya, sampai kepada saluran pendidikan, dan inilah yang paling ampuh. Maka kita hilangnya hati-hati dari saluran ini. Kita akan terus dibius, selama pendidikan dan pengajaran kita ini terarahkan ke barat ke zionis dan ke yahudis hati-hati kita mesti kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mesti mencetak anak-anak di rumah betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak menyalahkan orang lain cuma kita mencanangkan supaya kita hati-hati supaya kita tidak tertipu kita tidak diapusi orang buat lebih lama lagi. Dunia sudah pada mengerti. Dunia sudah tahu orang yang sudah membuka kedoknya. Karena Amerika sudah mulai membuka kedok, Yahudi sudah membuka kedok, dan semua ini sandiwara-sandiwara picis sandiwara, saat sandi ini semua adalah untuk mengeroyok umat Islam. Nas Allahu Taala Alaih Wa Wasallam. Karena itu marilah kita betul-betul berada di pihak Allah yang tahan yang sabar karena kesabaran inilah yang menentukan kemenangan sesuatu umat wa saddaqallahu alazim innallaha ma'as sabirin Allah adalah berserta orang-orang yang sabar aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha ali sahira muslimin muslimat wal mu'minina wal berkali E, perlu saya jelaskan di sini, Yang saya maksudkan itu Bukan saya suruh orang dan bangsa Indonesia saling berusaha antara agama-agama Yang saya maksudkan bahwa Agama Islam di dunia ini dimusuhi oleh agama lain Kalau saudara teliti dan titi Saya kira saudara akan temukan ini kita dimulai Kalau agama Islam terhadap agama lain itu sudah ganteng tidak ada agama yang menyeluruh orang berhubung seperti agama Islam Saya kira, tapi yakin ya bahawa agama Islam ini Pernah hidup dari uh, membentang, dari Afrika sampai ke negeri Cina Dan agama-agama lain yang saudara sebut itu Hidup di bawah naungan Islam Kong Yahudi itu 800 tahun hidup di bawah bendera Islam Dan aman, tidak pernah terganggu. Tidak pernah sinagog Yahudi itu dikacau Tidak pernah orang Yahudi dikacau Tetapi Karena apa? Karena Islam menganjurkan supaya Yahudi itu Sebagai ahlu zimmah dipelihara Sebab dalam kitab kita Dalam undang-undang kita yang saya katakan lengkap tadi Ahlu kitab adalah ahli zimmah. Kita mesti pelihara Lantas timbul perang salib Itu bukan kita yang menganjurkan permusuhan itu dan saya mohon maaf kalau saudara sampai memberi mengerti bahwa saya yang mengatakan bahwa saya harus menganjurkan orang bermusuhan dengan agama lain. Sebaliknya, pada tahun 1011 itu Paus bula, uh, bula Paus Sextus menyuruhkan supaya seluruh negara-negara kerajaan Eropa memerangi umat Islam di Timur Tengah. Dan perang salib itu akibat-akibatnya sampai menit ini masih ada kalau kita tidak sadar, orang lain mengerti bahwa taktik mereka itu masih tetap uh, penghabisannya tahun 1900 jadi saudara mungkin sudah lahir perang dunia pertama uh, kedua itu ada satu Lord Alempi dia pergi ke Syria, ke Damascus ke kuburannya sholahuddin di dia bilang sholahuddin sekarang perang salib baru selesai orang sudah mati nah ini dendeng Bukan kita yang mendendam juga, cuma saya ini menyadarkan kamu ini punya musuh. Nah itu mesti ditanggab musuh orang Allah Taala bilang musuh, musuhmu Yahudi. Jadi bukan saya yang membawa musuh. Jadi kalau Allah Taala berfirman, Latajidan ashad dan nas, heh amat, engkau akan jumpai orang yang paling musuh kepada orang yang beriman orang, -orang Yahudi. Lalu saudara tanya apa kita boleh musuhi orang Yahudi? ya terserah saja apa maksud saudara tapi kalau Allah mengatakan itu musuhmu dos kalau saudara tidak hati-hati dari musuhmu saudara akan dilipat paling sekarang kita ini kan dilipat oleh yaudi itu disco itu e, macam-macam Muda-mudi kayak gini itu kan yaudi masonis dance itu dari mereka jadi maksudnya itu saudara mesti paham yang tersirat di sini adalah pemberian pengertian bukan agitasi karena itu saya keberatan kalau saya dianggap saya agitator tidak saya ini memberi pengertian umat Islam supaya hati-hati jadi nanti kalau saudara ketemu bibis memakai lebi itu Yahudi saudara hati-hati jangan pakai itu nah, kalau saudara menganggap ah tidak boleh kita benci sama lebi kita pakai lebi saja terserah itu lain lagi La'iqrohabiddi Tapi saya juga sebagai Muslim Harus mengerti lawan dan kawan Kalau tidak kita nanti buyar Di dalam wadah kita sendiri nah, Yang ketiga Saya mengatakan begitu Karena proses Sejarah Sampai tahun-tahun akhir ini Orang-orang Eropa Merongrong Dan rongrongan itu bukan saya reka-reka Di sini tidak Buku-buku mereka seperti Tuan Shatley yang mengarah buku bagaimana menaklukkan dunia Islam atau nyanyian-nyanyian gereja yang saya pernah baca di masjid ini lupa barangkali masih ada diktatnya itu semuanya bernapaskan permusuhan kepada kita kita mesti hati-hati WB jabatan bangsa Indonesia juga mengatakan konfrontasi kita terakhir di Indonesia adalah dengan Islam oh dia orangnya kerja konfrontasi kita sih tidak mau itu, saudara. Maafkan saja, kita tidak kepingin begitu itu. Nah, tapi kalau saudara sudah mau diajak konfrontasi, saudara tidak hati-hati ya. Ketuhun ini namanya. Atau ya apa namanya. Bisa saya bilang. Ya perlu saudara berdoa sedikit. lah, Jadi, maaf maksud saya. Menyadarkan umat ini. Bahwa kita ini punya lawan. Tapi juga punya kawan. Lawan bekerja keras. Sistematikanya. Itu buku yang saya katakan tadi, bagaimana menaklukkan dunia Islam. Dalam bahasa Perancis yang asli judulnya Le conquête du monde musulman. Penghancuran dunia Islam. Mereka merencanakan Kalau saudara baca buku itu. Saya kira ada saya. Kalau ada bahasa Inggris saya akan berikan, kalau tidak ada saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Supaya orang tahu ini loh. Ya. Kita tidak mau perbudakan. Kita ini mari Terlalu ila lima ten sawain, ayuh podo podo, jadi hamba Allah, ojo nyembah, kajo Allah itu anjuran Islam, tapi mereka tidak jangan, tidak mau, kita mesti jalan sendiri. Lakuk di dukung, balik. Saya kira jelas. Oh tidak apa-apa, ini itu dari apa keikhlasan saudara menanya itu harus begitu. Saya lebih senang kalau orang terus terang silahkan membenci orang-orangnya membenci kelakuannya kelakuannya misalnya menjadikan Tuhan ini berbentuk manusia lalu disembah itu sebetulnya kalau kita teliti dengan akal tidak menghormat Tuhan dan tidak menghormat Yesus Yesus merasa takut karena dikitukan nanti di hari kiamat Yesus itu sampai umat manusia pergi sama dia minta syafaat Yesus bilang ojo-ojo mengaku Aku ke izin kalau Allah sebut Allah Aku izin lombok, aku sangat kalau aku setiap Allah Aku ke dipertuhankan di dadek kau Di dadek noong anak Tuhan Aku izin kau cedera Sampai begitu Yesus Jadi tidak menghormati Yesus Seperti saudara kalau mengatakan bahwa Seekor kata Adalah anaknya Pak Harto Marah Pak Harto ya, Sampai tidak menghormati kata dan tidak menghormati Pak Harto Padahal ini masih ada hubungan biologis ya, ini ada nyawonya ini ada nyawonya. Kalau Tuhan dengan Yesus Kristus tidak ada hubungan sama sekali. Ya seperti hubungan pencipta kol dengan montong ini. Jadi kalau saya menciptakan kol dengan saya kol lain saya lain, tidak bisa saudara bilang kol itu anak saya atau banyak kol itu saya punya telur dan sebagainya, tidak bisa.